Halo, saya Lalawidi, saya mau mengucapkan selamat untuk Mas Angga dan juga Mbak Cita, semoga sakinah mawadawarohma, cepat-cepat dikaruniai ngomongan yang soleh dan soleha, dan satu lagi buat Mbak Cita, selamat sudah menjadi Ibu Jala Senastri, semoga bisa menjadi Ibu Jala yang baik dan telah dan amin. も バカしいパラビッグボス、ビッグボス。